Baiklah para hadirin dan para pendengar Radio Alikmah Radio Hidayah FM Kemudian Radio Kema Madinah Martapura Dan juga Radio Satu Lombok Untuk berikutnya Kita masuki sesi tanya jawab Dan Untuk kesempatan apa, Sesi tanya jawab ini kami beri kesempatan Dua pertanyaan Untuk hadirin Kemudian dari masing-masing radio Baik Alikmah Hidayah FM kemudian Gema Mardinah dan Radio Satu Lambok masing-masing satu pertanyaan. Baiklah untuk yang pertama langsung saja dari hadirin yang ada di Masjid Al-Bahri. Maaf saya sering ambil dagangan tengah malam dan harus melewati kuburan luas dan dan sepi banyak dibanguni bangunan besar dan sering ditaburi bunga. Pertanyaannya apakah termasuk sirik kalau saya sering takut, sering takut dicegat, dicegat dicegat jin-jin kafir yang katanya senang tinggal di tempat-tempat seperti itu dan suka mengganggu. Jasa Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa kaum muslimin dan muslimat Para pendengar Radio Al-Hikmah, Al-Hidayah, Gemah, Al-Madinah dan juga Radio Satu Lombok Barakallahu fikum Pada sesi ketiga ini yaitu tanya jawab kita akan menjawab sebagian pertanyaan dari para hadirin dan juga para pendengar. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang diutarakan tadi, melewati tempat kuburan umum, sepi, kemudian merasa takut, ya pada diri seorang diganggu jin atau mungkin makhluk halus seperti itu, apakah termasuk syirik? Eh... Uh, Sedikit ingin saya tambahkan berkaitan dengan hidayah, nah, mungkin sekitar 5 menit, uh, di antara kiat untuk kita mendapatkan hidayah adalah kita harus bersungguh-sungguh menjaga dan memelihara hidayah yang telah kita raih itu. Artinya mewaspai di seluruh hal-hal yang akan membendung kita dari mendapatkan hidayah. Banyak hal dalam hidup ini ya, untuk yang akan menjerumuskan kita. Banyak kerikil-kerikil tajam. Banyak ranjau-ranjau yang ada di jalan-jalan yang akan membawa kepada hidayah itu. Nah, di antaranya yang pertama, saya sebutkan secara global saja, yang pertama adalah itibaul hawa, mengikuti hawa nafsu ini termasuk ranjau yang akan mencelakakan soal dalam mengikuti hidayah mengikuti hawa nafsu ini sangat berbahaya sampai-sampai kalaupun dunia atau kebenaran itu mengikuti hawa si manusia dunia dan langit ini akan hancur, kan begitu bagaimana dengan hati kita, dunia langit dan bumi dan pengikiran penghuninya akan hancur bila mengikuti hawa nafsu apalagi dengan hati kita. Ya. Walaita baal haqqu ahwaa'ahum la fasadatis samawati wal ardhu wa Ini yang pertama, jika hawa benar mengikuti hawa nafsu tentu akan hancur langit dan penghuni keduanya. Yang kedua yaitu syubhat. ini juga penghalang mendapatkan hidayah, syubhat. Baik dalam bentuk pemikiran pemahaman, ideologi, aliran-aliran yang lainnya, aliran yang sesat, aliran yang sempalan, kan begitu ini penghalang mendapatkan hidayah atau subuhat dalam makanan dan minuman kita kerana Allah tidak akan menerima makanan orang-orang yang apa terkontaminasi dengan yang haram, kan begitu doanya tidak diterima ditolak oleh Allah SWT, sementara hidayah didapatkan dengan doa Nah, jadi syubhat dalam bentuk pemikiran pemahaman, ada-ada alia yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama Allah, agama Rasulullah, ya, itu harus dihindari. Kemudian syubhat dalam bentuk ya makanan dan minuman kita. Jadi harus jelas sumber dan juga pengeluarannya. Pendapatan dan keluarnya jelas, masuknya dari mana, keluarnya ke mana. Nah, kemudian yang ketiga syahwat, maksiat dan dosa. Ini penghalang mendapatkan hidayah. Ya, yang keempat jula su, ya teman yang jelek, yang bejat, yang fasik. Ya. Kena perumpamaan seperti orang menjual, menjual minyak wangi dengan orang yang pandai besi, kan begitu? Nah, ini perumpamaan dalam hadis yang berteman dengan orang yang baik seperti berteman dengan penjual wangi minyak wangi akan mendapatkan aroma yang baik ya kalau tidak mungkin dapat hadiah atau mungkin sekurangnya bisa beli begitu. Ya. Kalau dengan teman yang jelek ibarat orang yang berteman yang bergaul dengan orang yang pandai besi. Pompa yang memompa api untuk membakar besi tersebut akan memercikkan apa? Bunga-bunga api akan bisa membakar kita atau bau yang tidak sedap dan bisa juga akan mengotor membuat baju kita kotor seperti itu. Nih, kemudian yang kelima al-kibir sombong kesombongan ini termasuk hal yang menghalangi mendapat hidayah dan kesombongan itu batrul haq wa gumtun nas menolak kebenaran dan merendahkan menghina melecehkan manusia ini kesombongan ini Al kibru al-kibr makanya Allah Al Rasul mengatakan la yadkhulun jannata fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr masuk surga orang yang di hatinya ada apa secuil kesombongan kesombongan yang paling baik adalah kesombongan dalam menolak kebenaran, dan itulah hakat kesombongan kata Rasulullah ya, batrul haq menolak kebenaran Ya dengan banyak alasan tentunya menolak kebenaran, ingin mempertahankan martabat, kedudukan, mempertahankan dunianya, ingin mempertahankan popularitasnya, senioritasnya dan seluruhnya. Ya seperti itu, kemudian juga yang sangat berbahaya, al-jahlu ya kebodohan, ini penghalang mendapatkan hidayah, kebodohan Kena hidayah itu ilmu kan begitu. Kalau orang yang bodoh, bagaimana akan dapatkan hidayah? Makanya sangat jauh kebaikan dari orang yang tidak berilmu agama. Ya, Rasul menjelaskan dalam hadis yang sahih, mayoritilah bihak yang tafakkur fitdin. Orang yang dikehendaki Allah kebaikan bagi akan dibimbing untuk tafakkur fitdin. Nah seperti itu. Dan bimbingan Allah kepada kita dalam mencari ilmu itulah hidayah. Makanya orang yang jauh dari majlis ilmu jauh kebaikan daripada. Daripada orang terus. Kemudian kezoliman, ya, kezoliman. Kalau masalah kesyirikan telah jelaskan tadi, bagaimana bahaya. Kemudian kezoliman secara umum, Allah lahir di kaum mazlumin kan begitu. Allah tidak menunjuki orang-orang yang berzalim Nah, ini yang perlu diperhatikan secara global ya. Kalau kita kembali memutalah mengkaji mentadabur Al Quran dan Sunnah, akan kita dapatkan pastinya jawapan yang lain penghalang uh, hidayah tersebut. Tapi secara umum itulah tujuh poin penting yang harus diperhatikan untuk menjaga hidayah yang telah kita raih tersebut. Nah, kemudian, dapat menjawaban pertanyaan begitu melewati kuburan, ya kemudian tempat yang sepi, tidak ada bangunan atau bangunan yang tidak ada bangunan di sana. Kemudian terbersit dalam diri kita rasa takut, begitu. Ya, takut yang terlarang adalah takut yang disertai dengan ketundukan dan ke, dan pengagungan dia tunduk dan takut kemudian e, takut yang bermakna ibadah tapi kalau insting naluri kita takut pada ular misalnya takut pada api itu biasa ya tidak syirik atau takut pada binatang buas ya ke begitu takut pada binatang buas itu lum biasa atau takut juga kepada jin yang mengganggu kan begitu. Itu hal yang biasa. Tapi kalau sampai kepada keyakinan bahwa jin itulah satu akan mencelakakan kita, kan begitu itu gak boleh. Ya biasa yang nama jin yang apa yang iblis, yang jin yang jelek atau yang kafir itu atau yang itu akan mengganggu kan begitu. Ya, makan Dengan setan mengganggu, karena musuh kan begitu. Inna syaitan lakum adun patahidu aduwa dia akan mengganggu. Di antara itu, mengbisikkan kepada kita hal lain yang membuat kita takut kan begitu. Tapi kalau takut yang menyebabkan kita sampai uh, mengagungkan sesuatu kerana takut tersebut, atau meninggalkan sesuatu yang wajib diperintahkan Allah karena takut pada sesuatu itu yang syirik tadi. Nah, ada pun insting kita, naluri kita takut kepada seperti yang dijelaskan tadi, ya api, takut pada ular, takut pada binatang buas atau yang hal-hal mungkin yang mengganggu kita. Ya, hal-hal itu yang biasa. Ya, ada pun takut yang disertai dengan pengagungan di dalam hati. Takutnya dengan uh, perasaan kita ini. Uh, ini yang akan memudaratkan kalau tidak misalnya uh, memberikan sesuatu. Akan kualat kan begitu? Takut kan begitu? Takut kualat kenapa? Timberikan mungkin sajian misalnya ke tempat sesuatu yang dikhawatirkan tadi. Pohon besar misalnya. Batu besar. Ada di sana yang roh halus yang menunggu di sana kan begitu penjaganya kan begitu kalau kita tidak berikan sesuatu takut akan ditimpa musibah atau mungkin kewalahan dan seterusnya lalu kita berikan sesuatu sajian nah, ini syirik ini seperti itu nah jadi kalau sekedar hanya perasaan gitu ya banyak berlindung kepada Allah isti'adzah baca ayat kursi dan yakin tidak akan ada yang mampu memberikan atau mencelakakan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala nah demikian wallahu a'lam terima kasih, mudah-mudahan bisa diperahami dan bermanfaat buat kita semua nah. berikutnya apakah seorang yang terikat sebagai pegawai pada lembaga atau instansi negeri maupun swasta tidak datang dan pulang tepat waktu atau meninggalkan kewajibannya termasuk korupsi Ya, korupsi ya jadi kalau berbicara masalah korupsi itu KPK itu, <laughs> ya, nah. ya kan nah. betul enggak Ya KPK yang urusan KPK korupsi kan begitu. Jadi menangkap para koruptor-koruptor tersebut. Jadi sebenarnya kenapa menjamu di Indonesia ini korup, para koruptor kan begitu. Kenapa pada dasarnya juga begitu seperti fenomena masyarakat. Jadi ternyata korupsi itu udah menjadi budaya bangsa ini kan begitu. Pegawai negeri penis pun korupsi. Waktu datang paling lambat pulang paling cepat kan begitu. Dan itu pun kalau nanti istirahat misalnya pada zuhur untuk sarapan untuk apa namanya itu untuk makan siang aja itu sengaja kesempatan kan begitu. Ya. Jadi intinya korupsi itu bukan harta saja ya, waktu. Oleh karena itu para ulama jelaskan seorang yang ya korupsi waktu dia tidak berhak mengambil bukan hak dia gaji yang diambil dari korupsi tersebut, bukan. Haram bagi dia. Karena dia mungkin uh, kewajiban SK dia atau mungkin apa namanya itu, kesepakatan dia dengan sebuah institusi pendidikan atau pemerintah dan seterusnya, dia harus masuk dari jam 7 keluar misalnya jam 3. Itu yang wajib bagi dia. Dan gaji yang diterima setiap bulan itu adalah sesuai dengan perjanjian itu. Dari jam 7 sampai jam 3. Kemudian ada istirahat kan begitu untuk makan atau dan seterusnya. Sholat misalnya itu wajib dia berhak. Nah, kalau dia sampai jam 2, Satu jam itu gaji yang satu jam itu ya, itu enggak berhak dia terima. Haram bagi dia. Seperti itu. Ini amanah. Inallahu yamurukum an tuadul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan menulikan amanah kan begitu. Apalagi yang korupsi yang koruptor yang miliaran-miliaran kan begitu. Yang berdasi, yang necis kan begitu nih. Ya, ini lebih lagi itu. Itu gak tahu bagaimana besar perutnya mereka gitu, kok bisa masuk sebanyak itu duit kan begitu, miliaran kok dimakan sendiri gitu hilang, ya itu itu diantara penghalang mendapatkan hidayah makanan yang haram harta yang haram ya kemudian juga kedudukan dengan cara yang haram, sogo menyogok itu terdapat, termasuk itu dengan riswah, termasuk hal yang menghalang mendapatkan hidayah Buktinya Allah subhanahu tidak menerima doa yang seperti itu. Dan sebagian hadis jelaskan bahwa uh, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan uh, para anbiya untuk makan yang uh, halal. Bukti orang yang beriman. Dia rasul menyebutkan bahwa seseorang dalam perjalanan safar yamudu dalam perjalanan jauh. Rambut yang tidak tersisir. Kemudian baju yang penuh dengan debu dan seterusnya. Di kondisi yang sangat memperhatinkan sekali. Kalau kondisi seperti, ini, kalau, seperti itu. Kalau dia berdoa kepada Allah itu sangat diperhatikan oleh Allah. Sangat membutuhkan. Dan dia juga kondisi yang membuat dia itu sangat berharap kepada yang maha kuasa. Ya, seperti itu. Kesulitan. Sehingga dia akan betul-betul mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kondisinya... Ya dimaafkan ya sangat disayangkan bahwa sangat disayangkan sekali bahwa dia itu ternyata makanannya apa? Kata Rasulullah SAW. Ya Rabbi ya Rabbi ya Tuhanku artinya perkenankanlah doaku ya Allah kabulkan doaku. Akan tapi kata Rasulullah SAW. Wa matamu haram, wa minshabu haram, wa melbusu haram, wa judiyya bil haram. Ba'na yustajabulah. Ya makanannya haram, minuman haram pakaian haram sampai pun pakaian. Ya, luar dalam pakaiannya haram. Kemudian apa lagi? Gizi, makanan yang dikonsumsinya mak haram. Makanya daging yang tumbuh dari yang haram neraka yang lebih pantas tempatnya. Ayul lahim min nabatin sukhthin panaru auladih. Kata Rasulullah sallam bahwa setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka yang lebih pantas tempatnya neraka wal iazubillah. Makanya akan ditanya nanti orang yang memiliki harta, min ayna iktasabta wa biima anfaqta? Dari mana mendapatkan pemasukannya, jalurnya dari mana dan ke mana diinfakkan? Ya, seperti itu. Mungkin bisnis yang benar halal, tapi pergi nanti keluar buat untuk judi misalnya, ya kan? Berpoya-poya minum khomar perzinahan, nauzubillah kan begitu? Atau mungkin mencuri. Digunakan untuk Untuk perangkat haji misalnya, sama aja kan begitu? Jadi mencuri dulu kalau mengikat haji ada yang bertanya bagaimana kalau mau mencuri untuk haji katanya yang enggak benar ya niatnya harus baik tujuan baik sarana baik Enggak boleh niat baik sarana tidak baik atau mungkin uh, sarana baik tujuan tidak baik. Semua dalam harus baik semuanya. Inna Allah ta'yuubul laaikbarulah ta'yib Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Wallahu a'lam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan berikutnya dari pendengar radio Alikma. Nah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah istri Nabi Muhammad SAW tetap menjadi istri di akhirat dan kumpul serumah di surga? Saya Kusnandhi nah. Glenmor. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apakah para istri Nabi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bersama beliau juga di surga? Nah, jawabannya ya. Allah mengatakan wal wa ya. Jadi istri Nabi dari keluarga dia orang-orang yang saleh. Begitu juga kita. Orang-orang yang saleh, orang yang beriman Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarga mereka yang baik dengan iman juga. Maka al-hakna bihimdurriyat akan kami ikut sertakan kepada mereka dengan mereka di akhirat kelak. Wama alatna umin amalumin syaitir akan kami kurangi. Jadi harta eh, apa namanya itu pahala kebaikan orang tuanya tidak akan berkurang dengan disertai ya diikut sertakan anaknya istrinya yang soleh tadi tidak berkurang begitu. Jadi itu mengenaam orang-orang yang soleh bukan istrinya sini saja. Seorang mukmin, istrinya soleh di dunia, keluarganya seakan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Allahumma ij'al, yakni Allah hablana min dzurriyatina wa azwajina dzurriatan qurrata a'yun waj'alna al-muttaqina imama. Naam. Jadikan ya Allah, istri-istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, ya orang-orang yang soleh. sehingga kita akan dikumpulkan nanti di akhirat kelak. Allahu a'lam. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Berikutnya dari pendengar Radio Hidayah FM Pekanbaru. Nah. Assalamu'alaikum Ustadz, saya baru dapat hidayah dari Allah, saya sudah sering dengar pengajian. Di sini saya mengetahui bahwa ternyata pernikahan saya sudah rusak karena sulam saya dulu sering mengucapkan cerai sudah lebih dari tiga kali dan saya tahu hukumnya. Apakah saya salah kalau saya minta cerai kepada suami saya? Suami saya akhlak dan agamanya buruk. Gimana? Suaminya gimana? Suaminya akhlak dan agamanya buruk. Baik, uh, dalam hal ini ya pertama sekali alhamdulillah ya. Ibu telah mendapatkan hidayah dan pertahankan hidayah tersebut dan semoga kita senantiasa dalam hidayah dan istiqomah di atas petunjuk tersebut sampai ajal menjemput kita. Dalam permasalahan kasus seperti ini seperti yang dutarakan tadi, terbarulang kali men me menyampaikan atau mengatakan talak kan begitu dan dia tidak rujuk terus berulang kali, maka dalam hal seperti ini sebaiknya permasalahan tersebut diajukan kepada KUA ya. Permasalahan seperti ini karena permasalahan cerai talak itu ada ya lembaga yang telah di beri benang oleh pemerintah untuk membahas permasalahan cerai dan masalah nikah seperti itu jadi adukan permasalahan seperti itu bagaimana pandangan mereka bagaimana KUA menyelesaikan hal itu jika itu dijelaskan ya itulah hukum yang harus diikuti nah, demikian nah. terima kasih mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan berikutnya dari satu radio Lombok nah. saya saluhi dari Sempur Lombok Timur Ustadz tadi dijelaskan, semua orang mengakui bertauhid mengucapkan la ilaha illallah namun dia masih mempercayai benda keramat, percaya pada sihir, dan paranormal, dan lain-lain. Apakah, dapatkah disebutkan yang bertauhid, orang yang bertauhid dengan benar? Nah, terima kasih atas pertanyaannya dari pendengar Radio Lombok 1 ya. Radio 1 Lombok 6, Barakallahu Fikm. Ya, jadi seorang mengucapkan La ilaha illallah. Nabi juga meyakini ada ajimat-ajimat seperti itu. membuat sihir dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Bahawa para ulama menjelaskan. Bahkan sepakat. Kalau hanya sekedar mengucapkan La ilaha illallah tapi tidak mengamalkan tuntutannya, itu tidak cukup. Karena La ilaha illallah mengandung persyaratan. Persyaratannya adalah yang pertama adalah ilmu mengetahui. Mengetahui kandungan lailahaillallah itu keikhlasan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini kebenaran isi kandungan tersebut. Kemudian melaksanakan mencintai tunduk dan patuh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ucapan selesai begitu, tidak. Tuntutan perkataan yang harus, yang wajib diucapkan dan wajib dilaksanakan makna dan tuntutannya, syarat-syaratnya. Ya. Kemudian meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah subhanahu. La ilaha illallah. Ada hal yang membatalkan la Allah. Kesyirikan yang pertama, syirik besar, itu membatalkan la Allah. Seorang memohon, meminta syafaat, meminta keberkahan, meminta kebaikan dari orang mati, orang-orang penghuni kubur, atau meyakini bahawa memberikan sajian kepada roh-roh halus, atau mungkin roh-roh para leluhur akan mendatangkan keselamatan dan seterusnya. Itu syirik. Dia meyakini bahwa keselamatan, kebaikan datang dengan seperti itu. Syirik. Ada yukhri min al-millah mengeluarkan dari Islam. Membatalkan la ilaha illallah. Ada menggunakan aziman-aziman yang seperti tadi. Benda yang digunakan untuk sebagai sebab. Ini jelaskan oleh para ulama bahawa kalau diyakini bahawa sebab tersebut hanya sebagai ya benda tersebut sebagai sebab saja. Yang mendatangkan kebaikan Allah SWT. Akan tapi ini hanya mendatangkan sebagai sebab. Saya ulangi. Ini hanya sebagai sebab untuk mendatangkan. Tapi yang mendatang itu Allah. Yang menolak itu Allah. Kan begitu? Ini syirik kecil. Tidak membatalkan tapi mengurangi kesempurnaan Tauhid. Tapi kalau dia meyakini bahawa benda-benda yang digunakan tersebut itulah yang satu-satunya yang menyelamatkan dia. Yang mendatangkan kebaikan, keberkahan kepada dia. Yang mendatangkan keuntungan, kesuksesan dan kebaikan dan selanjutnya itu syirik besar, itu kufur. Harus dibedakan. Adapun sihir sudah sepakai itu kufur, ya. Karena Allah menjelaskan wa masyu alimani min ahdin hatta yaku. Wa makan farusulayman, walakin nas syaitina kafaru yu alimunan Jadi Sulaiman dituduhkan oleh yang diponis oleh orang, -orang Muhdi, mereka adalah kafir dengan melakukan sihir. Tidak, Nabi Sulaiman tidak kafir. Akan tetapi syaitan-syaitan yang kafir yang mengajarkan sihir menjelaskan bahawa perbuatan si itu kufur. Barangsiapa yang kan sihir itu telah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sihir itu Tidak akan mungkin dia berbuat sihir Kecuali apabila berkhidmat kepada setan, Beribadah dan menghinakan Ya syi'ar syi'ar agama Bahkan semakin dia itu kufur Semakin dia menghinakan, melecehkan Ya merendahkan aturan-aturan agama Syi'ar syi'ar agama Semakin apa kuat sihirnya Makanya diminta, sebagian mereka itu Minta menghinakan Al-Quran Al Bahkan sebagian meletakkan Al-Quran kan begitu Tempat buang hajat besar. ya Seperti itu. Atau bermacam hal yang lain. Yang menghina Al-Quran. Yang menghina Allah. menghina Rasul agama. Semakin kufur, semakin berlaku sihirnya. Semakin kuat sihirnya. Jadi orang yang mengucapkan Lailah. Kalau dia melakukan hal-hal yang membatalkan Lailah. Maka batal Lailaha Lailallah. Jadi perlu kita mempelajari hal yang membatalkan. Di zaman sekarang banyak hal-hal yang dianggap enteng dianggap meringan sebagian pada itu membatalkan la ilaha illallah, seperti banyak sekarang berolah-olah dengan agama Allah ya baru saja ini kita dikagetkan dengan ungkapan yang nauzubillah ya kata mereka spanduk menuliskan ya Tuhan membusuk, itu gimana seperti itu ya kan ya Tuhan membusuk, itu penghinaan ya kan melecehkan Al-Quran mungkin kita porno kan begitu, dan selanjutnya macam-macam penghinaan, atau sebagian di dunia sosial Perempuan foto perempuan pakai cadar ditaruh di sampingnya kresek hitam yang dibungkus kan begitu sampah. Mata ini ya sama ini yang bercadar dengan kresek hitam ini ya sampah kan begitu penghinaan. Macam-macam. Ya. bisa tidak itu pembulatan kufur. Allah mengatakan Abillahi wa ayati wa rasulika kuntum tastahzi'un la tastahzi'u la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dengan Allah dan ayat-Nya -ayat dan Rasul-Nya berono-ono. Ya, jangan minta maaf. Kalian telah kufur cela iman. Jadi, kena tidak beriman tapi ada sanah yang membatalkan iman? Makanya ada dalam kitab-kitab para ulama, kitab Ahkamul Babul Ahkamul Murtad kan begitu? Ahkamul Riddah. Hukum-hukum tentang masa riddah kemurtadan. Berarti ada orang yang dia Islam, kemudian dia murtad. Bukan berarti dia Islam mudah kemudian setelah itu tidak akan aman dari hal yang seperti tidak Ya, oleh karena itu karena tadi mengucapkan lailahaillallah kemudian dia melakukan hal-hal yang membatalkan illallah. syirik buatan sihir ya meminta-minta atau mungkin melakukan ajimat azimat dan juga uh, bernazar kepada selain Allah ya memberikan sesajen kepada selain Allah yang keyakinan itu akan mendatangkan kebaikan menolak mudharat meminta keberkahan kepada selain Allah syirik itu berarti dia telah membatalkan Ya perbuatan dia membatalkan la ilaha illallah ucapan dia seperti itu. Oleh karena itu ada di, di sana dinamakan nawaqidul la ilallah yang hal-hal yang akan membatalkan la ilaha illallah. Itu harus dipelajari agar kita ya terselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang seperti itu dan juga kaum muslimin dan saudara kita. Naam demikianlah Allahu a'lam. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan berikutnya dari pendengar radio Gema Madinah Martapura. Nah. Saya memutar radio dengan volume yang agak agar didengar tetangga yang belum melaksanakan sunnah dan tidak melaksanakan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Kalau dia lewat rumah dan mendengar kajiannya, dia berjalan dengan menghentakkan kaki dan ngobrol dengan tetangga yang lain dengan suara nyaring seperti orang yang marah. Apakah yang saya lakukan hentikan saja dan bagaimana apa yang harus saya lakukan terima kasih nah jadi uh, inti pertanyaannya dia ingin bagaimana tetangganya ini mendengarkan dengan cara dia mengeraskankan begitu ya, kalau dia belum misal mungkin hadir ke majelis ilmu tapi mungkin ya persepsi dia kalau dibesarkan dia malah insyaallah mendengar tapi malah sebaliknya kan begitu menghentakkan kaki insyaallah dia tidak setuju kan begitu artinya hidayah belum didapatkan belum masuk pada hatinya pertama yang perlu diperhatikan hidayah bukan di tangan kita. Maka dalam kondisi yang seperti itu, alangkah baiknya, alangkah baiknya didatangi temen pertama. Silaturahim ya, didatangi. Dengan mendoakan kebaikan baginya. Kemudian tidak mampu ya dengan cara mungkin menghadiahkan kitab-kitab yang bermanfaat. Ya, seperti itu dan menerima dia alhamdulillah kalau tidak ya alhamdulillah karena tugas kita telah selesai. Adapun dengan kondisi yang seperti tadi bisa jadi mungkin tetangga yang lain mungkin sedang tidur kan begitu. Istirahat misalnya. Dia mengeraskan suara atau radionya atau televisinya akan mengganggu saudara yang lain ya. Kendati mungkin belum dia mendengarkan kajian-kajian seperti itu tapi secara prinsip dia masih saudara dia muslim kan begitu maka tidak pantas dengan cara yang seperti dilakukan. Ya. Bahkan para ulama menjelaskan kalau dengan kita mengeraskan baca Al-Qur'an terganggu saudara kita enggak boleh. Gitu. Maka perlu diperhatikan mengeraskan baca Al-Qur'an murattal kan begitu di masjid misalnya atau di tempat-tempat yang rumah kita ya, sementara tangga sedang tidur. Ya, enggak boleh. Kenapa? Karena ini mau istirahat. Karena nanti didengarkan Al-Quran. Oleh karena itu, dalam hadis pernah Rasulullah SAW, satu hari, para sahabat di masjid Nabi SAW, mereka semuanya berzikir, tapi mereka mengeraskan suara. Mengeraskan suara. Ilarun Rasulullah SAW, la tarfau asuhatakum, fa'innakum kullukum munajin Rabbah. Jangan keraskan suara kalian. Masing-masing kalian bermunajat kepada Allah. Kondisi kita tidak sama. Ya, jika membacaan Al-Quran yang baik seperti itu, kalau pembacaan tersebut dia mengganggu artinya saudara kan mau tidur, mau istirahat ya, dia mungkin juga baca Al-Qur'annya bukan waktu seperti itu ya kan, mungkin di malam hari atau tempat yang lain. Maka tidak boleh apalagi dengan musik karaoke 24 jam full kan begitu ya. Ada sebagian rumah 24 jam begitu ya, full karaoke. Ya enggak perlu mencari tempat karaoke-karaoke, enggak karaoke, perlu udah tetangga udah full karaoke kan begitu. Nauzubillah. Udah itu perbuatan maksiat mengganggu lagi. Ya kan? Jelas tidak benar. Oleh karena itu, kalau itu seandainya dengan cara seperti itu e, membuat jatuh jengkel begitu ya, maka sebaiknya jangan dilakukan, tapi dengan cara yang lain. Banyak. Ya, cara doa banyak. Tidak dengan seperti itu, berarti dengan cara yang lain. Artikel misalnya. Sekurang, sekurangnya mungkin mendoakan dia dalam, ya, di doa-doa kita, disertakan dalam doa-doa kita. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Tapi jangan melakukan hal-hal yang mungkin Uh, mendatangkan dia itu atau uh, menyebabkan dia itu jengkel atau mungkin uh, tidak senang dengan cara yang seperti itu Ya sebaiknya dengan cara yang lain berikan hadiah kemudian mungkin artikel atau mungkin mendatangkan apa datang beradikasi hadiah hadiahnya apa, ya mungkin kebutuhan dia, kan begitu untuk taliful kulub untuk menarik hatinya seperti itu, jadi itu langkah pertama nah demikian Wallahu'alam Terima kasih. Dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. dari hadirin. Bagaimanakah status azab orang yang sudah datang kepadanya dakwah Islam tetapi dia tidak menerimanya dan orang yang belum datang dakwah Islam kepadanya. Sebagaimana paman Nabi SAW Abu Thalib dan ibunya Nabi dan apakah ada dalil yang menjelaskannya? Nah, status orang yang telah mendapatkan, mendengar hidayah tapi tidak menerima Ya, Bagaimana azabnya, kan begitu ya, Dalam masalah azab Masalah hidayah, ancaman itu Kembali kepada Allah Subhanahu Ya, Dalam hal ini tidak bisa Dilogikakan Tapi ini semata-mata Ya kena azab itu adalah keadilan Allah Dan nikmat itu karunia Allah Kan begitu, oleh kerana itu Pertama perlu dipahami, akidah ali sunnah, Apabila seorang meninggal Ya, meninggal pertama dalam keadaan iman ya meninggal tapi dia berdosa beriman meninggal dalam keadaan berdosa maka urusan dia kembali kepada Allah jika Allah menghendaki akan diazab sesuai dengan keadilannya jika Allah menghendaki akan di diampuni sesuai dengan karunia Allah subhanahuwataala dimasukkan dalam surga nih kalau seorang meninggal dalam keadaan kufur ya kita katakan dia ke keadaan neraka selama lamanya karena Allah yang mengatakan seperti itu kan begitu ke kekadang neraka selama-lamanya tidak ada peluang untuk masuk surga. Nah, ada pun masalah azab itu kembali kepada nafs. Ada orang yang azabnya seperti yang paling ringan kata nabi saw. Apabila bara api neraka itu diletakkan di telapak kakinya mendidih apa otaknya kan begitu. Siapa mereka? Siapa dia? Ya itu paman nabi Abu Talib yang paling ringan. Ya, yang paling ringan. Itu azabnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan orang yang wal'iyah zubillah, azabnya lebih berat dari itu. Begitu juga orang, -orang munafikin, fiddar kil asfaliminan nar, ya, di kerak-kerak api neraka seperti itu. Jadi masalah azab itu dikembalikan kepada Allah sesuai dengan perbuatan dan kejahatannya. Tidak bisa kita pastikan, ya. Akan tapi kita meyakini bahawa setiap orang yang meninggal Dalam keadaan kufur dan syirik itu Kekal dalam neraka Tapi meninggal dalam keadaan dia masih beriman, bertauhid Sesuai dengan dosa dia Kembali kepada urusan Allah Keputusan Allah Jika Allah menghendaki Dimaafkan Jika Allah ingin mengazabnya Ya diazab sesuai dengan keadilannya Akan tapi kita yakini juga bahwa Pelaku dosa itu terkadang ya Dikeluarkan, akan dikeluarkan dengan syafaat Ya, Jadi ada orang yang berhamasu neraka Tapi dengan syafat Rasulullah Dengan syafat orang beriman malaikat Dikeluarkan Sehingga tidak ada yang kekal dalam neraka Orang yang beriman Karena nanti dia berdosa Dia azab dulu Dibersihkan Dari dosanya Karena surga tempat orang yang baik Salamun begitu. Salam Selamatan bagi penghuni surga Kalian telah baik Menjadi orang baik Jadi orang yang suci Masih ada dosanya dibersihkan di neraka dulu Bahkan ada orang yang dinamakan Nabi Sulullahi Sallam Jahannamiyun, ya bekas penghuni neraka Jahannam. Jadi di neraka Jahannam walia dibakar oleh Allah sampai kering sampai seperti arang hitam. Begitu mereka dah diazab, dikeluarkan Allah dimasukkan ke dalam sungai sungai kehidupan namanya Nahrul Hayat di surga hidup tumbuh mereka. Bagi ikan bijan-bijan yang tersisa di pinggir kali pinggir sungai begitu waktu banjir kan begitu tumbuh. Begitu. Itu kita yakini semuanya. Jadi dalam masalah azab besar dan kecil itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita pastikan. Tapi bila ada dalil yang menjelaskan azab yang ringan begini kita yakini. Seperti paman nyabut. Ya. Ada pun umi beliau ibu beliau kita katakan yang kafirah. Dalam neraka. Makanya Nabi s.a.w pada suatu hari minta kepada Allah untuk minta keampunan bagi ibunya. Tidak dibolehkan tapi dia meminta untuk menziarahi kubur diperbolehkan karena menziarahi kubur untuk mengingatkan pada kematian dan itu terlaksana dengan menziarahi kubur siapa saja orang kafir atau orang muslim seperti itu kita katakan kenapa karena masalah ini bukan masalah manusiawi masalah ilahi masalah azab keadilan Allah orang yang kafir siapapun dia nanti dia dari ayah nabi atau ibu nabi meninggal dalam kufur apa tetapi neraka tempatnya. Begitu. Siapapun orang yang menilai kita taat. Dari keluarga mana pun. Tidak dikenal. Dia masuk surga. Begitu. Seperti. Begitu. Jadi ini permasalahan neraka dan surga. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada campur tangan manusia. Dan kita meyakini. Orang yang dijamin masuk surga. Kita katakan masuk surga. 10 yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Kan begitu. Kita katakan masuk surga. Dijamin masuk surga. Begitu juga. Rasul mengatakan. Uqasa bin mihsan, jamin masuk surga. Ada pun yang lainnya, kita berharap, orang berbuat baik, kita berharap dia masuk surga. Dan orang yang bejat, orang yang melakukan mahasiat, kita cemas dan takut akan diazab dalam neraka. Seperti itu. Itu akidah al tentang masalah, azab tentang masalah, ya nikmat dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah uh, surga dan neraka. Nah. Dan demikian, alam, masih ada pertanyaan terakhir? Nah. Ikhwata lima rahimakumullah, jemaah dimulai Allah subhanahu wa ta'ala Para pendengar Radio Al-Hikmah, kemudian Al-Hidayah, FM Bekanbaru, kemudian Gemah Madinah, Martapura, Dan juga Radio Satu Lombok, ya. syukran jazilan, terima kasih atas kebersamaan antum semua Yang telah mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan Uh, majlis kita ini menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah mendatangkan manfaat dunia dan akhirah dan sebagai salah satu dari faktor utama untuk meraih hidayah yang semua itu kita uh, dambakan dan juga kita uh, inginkan. Terakhir kita mohon kepada Allah semoga Allah menunjuki hati kita kepada jalan yang benar. Wa irzukun astiqama ala dinih walla ta'ati. ويمقلب القلوب ثب قلوباً على دينك اللهم أرنا اللهم الحق حقاً ورزونا اتباعه وارنا الباطل باطلاً ورزونا اجتنابه ولا تجعلهم التبساً علينا فمدلوا يا رب العالمين اللهم ارسونا استقام على دينك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتينا اليقين والحمد لله رب العالمين Subhanaka Allahumma bihamdik. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi